pagi Pak Tony pagi ya s i l a h k a Pak t o n i b a Papam k itu emang n gak g ngerti apa-apa sebenarnya kalau asurasi n itu yang yang harus diatur adalah si agent itu harus ngomong tuh jujur apa adanya tapi bukan seru dia telanjang di depan c a l o n nasabah gitu loh artinya segala m a c a m benefitnya segala m a c a m konsekuensinya apa-apa e main condition yang jelas gitu karena sekarang banyak juga agent yang kurang ajar main tinggal segala m a c a m gitu tapi kalau dia punya komisi kan udah jelas tahun pertama 20% atau berapa gitu Jadi ini Bapak p a m ini kalau b e g i n i nanti orang mau masuk asurasi n jadi kepikiran, w a k t u gue bayar si n a s ini i aja berapa gitu loh. Sedangkan benefitnya kan kadang sampai ratusan juta. Bapak p a m itu nggak beres mbak. y u coba lihat ya, ada saham yang turun sampai 68%. Dia nggak suspend itu. Nah kalau yang naik, p e r u naik berapa dia udah suspend. Dan semua itu bisa d i m a i n i n di Bapak p a m tuh. Jadi you mau suruh dia suspend, y o mau suruh dia n g a n suspend. Bisa-isa agak-agak miris lah kalau sama si Bapak p a m itu. m a s i h パギボーナーセスダビーラン。イトーベインアクワナハントドラッグシャスクリボーベインアクワナハントテマカシ。You wanna comment on that? パイプノーパギーサマト。 パん、<Yes. S 2> Iya, ini topiknya sebenarnya ada nggak sih mbak di konten saya lucu loh jadinya masa kita mau bilang mbak beli a s u r a s i ya nanti benar sekali segini tapi saya dapat komisi segini loh s、hmm. e y a nggak sih tuh、hmm. makanya topiknya ini sebenarnya ada nggak、hmm. <laughs> makasih. Oke、okay, terima kasih. Pak Hendry gimana komentarnya? Kalau menurut saya mbak perubah t e k a m aja yang jualan kalau kita kasih t a u semua komisi k i t a orang g a k mau lagi、so. j u a l jadi agen e k s t a n s i アーバーと n スイヤー、私、このパター、イトシブナーニャとジュワニャバフェイト、s シシブナーニャ、イトシュマンキタコピンタウマクシナーパー、クラナーニャがホグニャ、クラナポリビラムギト、イトシブナニャとジュワニャパイトセイキ、キタノリコンタニト。 i パーキーター、サバジアージン、インシューラン、ギトヤ、バティ、イトカン、キタンガダギロ、イトボナボナキタ、パンティントラン、イト、ウントモナパスカナサバ、タイトゥトゥジュアンギトアジア。パジャンアロパジー。 Saya tidak tahu tulisannya atau memang Bapak p a m n y a yang mengatakan begitu Tapi menurut saya memang keterbukaan itu perlu Karena sekarang ini kan banyak asuransi yang digabung dengan tabungan ataupun investasi Jadi nasabah dari asuransi juga p e r l u tahu Setoran dia tiap bulan itu berapa yang masuk アソラン、イラン、ベラパヤマス、ベレタコンアトイン、デリダーマー、イリムン、ウィタヤ、ポカンハニャ、フィギュア、キピタン、テラー、ポカンディフィ、テタピト、フェミサン、ウォン、イト、ヤハロス、ケマナ、ス、サラタミヤ、ヤフィ、ヤフィ、モンキンキタプル、フォルガル、リカタカン、インフィギュア、エージェント、モンキンキタプル、フォルガル、リカタカン、インフィギュア、エージェント、ディズ、ブッカン、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 Saya pikir kalau Ketua b a p a k n y a kompeten n gak g mungkin mengikut Sampuri sampai sedalam itu. Secara logika aja juga udah n gak g ngexen gitu. Itu aja, makasih. Oke.、Okay. Pak Harga, selamat pagi. Ya, pagi itu kalau saya bilang Pak h a selalu anak yang ada kerjaan aja. Gitu aja pun. Oke.、Okay. Pak Harga, selamat pagi. Pagi. Silahkan, Pak. Iya, Saya, ketua w a b a r a k a u h L. K. M. itu i harus memberitahukan dulu apa penerimaan dia yang terima selama ini, apa aja. Baru kita buka juga, sama-sama buka lah, kalau mau.、Hmm. Okay. Bapak, Andi. Yuh, selamat pagi. b a i k a l e t a p a t p a m i y u r s p a a i p a t Oke, Pak i o e Pak a n Pak a n d i Oke, Pak a i o e Pak a n Pak a n i o a k a n k e p a n d i a k a i o Pak f a n Pak a n d a k d i Oke, p a a n d a k e p a e Pak n d a k d i o a n d a k e p a n d i Oke, Pak a n i Pak f a n d Pak i Oke, a k n g i Oke, Pak d i Pak f k e Pak i Oke, p a e Pak n d i o e Pak a n d i Pak i Oke, i Oke, p a i o Pak i Oke, Pak a n Pak n d i Oke, i o a k k a n Pak a n d i はい。 Toruk, mohon maaf、uh, Sehingga Anda kurang terbaca dengan、uh, clear disini Anda boleh t e l e p o n lagi Pak Albert selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Pak Oh ya terima kasih Oh、uh, Mungkin ini ya Itu si k e p a l a b a p k Pembang itu Kayaknya、uh, tugasnya Gak ada mungkin gak ada k e r j a n y a ya nah yang ini dulu maksimalin dulu tugasnya yang ini sebagai tugasnya dulu baru yang lain dulu diurusin gitu ya iya、hmm. gitu aja terima kasih selamat siang Pak Ali iya siang Pak komentar Anda iya ini sih bukan mencampur i urusan lagi ini mah udah mau tau h segala-galanya jangan-jangan dia punya perusahaan broker nih dan u d a h pasti kalau dia caranya begini ini mematikan bisnis agent アダル・インドネシアとアダル・サンリー・ポ・エジェン・アスウランシ。アラボギトジャン・ s いット・ニャン・ジェリー・エジェン・ディア・モアジャト・カパー・シャンパイト・カトワニャト・パー・パメラカー・マーシーバー・マーシー・バーリー・アダル・サーシア・サーシャンパー・マーシーバー・マーシー・マーシー・マーシー・マーシー・マーシー・マーシー・マーシー・マーシー・マーシー・マー asal ganti kepala baru pasti ada yang baru lagi dikeluarin peraturan yang dibuat oleh dia orang ganti tersebut terima kasih terima kasih Pak Charles Pak z e n a l selamat siang, siang. Halo. Halo. iya Pak Zenel monitor radionya Pak Supaya tidak feedback silahkan、Halo. アサランシーいい、ガロマランシ Asuransinya udah mau kolam Kita mau ngambilnya aja susah Masih ada orangnya, ada direkturnya di Indonesia Apalagi bagaimana kalau orang luar k a l a u k a t u r bagaimana ada asurnya k i Terima a t a t e kasih Pak Zainal 6339160 Pak Budi selamat siang Selamat siang Silahkan Pak Menurut saya asuransi itu、eh, Seharusnya diperjelas bukan persentase dari、eh, Berapa komisinya バイバーイパーボディー